Allah yang Rahmat Alhamdulillah. hamdan, kathiran, taiban, mubarakan fi, mubarakan ali. Kama yuhabu Rabbu wa yarza. Wa salat wa salam. Alaa Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala, hawla, wala illa billah amma ba'd ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali melanjutkan kehidupan normal seperti sedia kala setelah melalui masa-masa sulit Karena COVID atau corona yang antum ketahui bersama, walau lehal durus dakwah dan kajian, Bhamdillah, bisa kembali dihidupkan setelah vakum cukup lama. Kita melanjutkan kajian Kitabul Jam'ah. Dari bulugul maram karya Hafid ibn hajar al asqalani rahimahullah Rahmatan wasi'ah Qala rahimahullah wa'an buraidah Radiyallahu an Qala sami'an nabi Sallallahu alaihi wa sallam Rajulan yaqul Allahumma inni as'aluka Bi'anni as'hadu annaka anta Allah La ilaha illa anta Al-ahadus samad Al-adhi Al lam yalit wa lam yulat Wa lam yakullahu kufuan ahad Faqala laqad sa'al Allah bismihi ladhi idha su'ila bihi a'ta Wahai Dua Doa Bih Ajab, Akrajahul Arba'ah, Wacahahu Ibn Habban. Dari Buraidah Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mendengar Seseorang Mengatakan Dalam Doanya Ya Allah, aku memohon kepadamu Karena aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Allah Yang tiada sesembahan hak kecuali engkau Engkau yang ahad, engkau yang somad Engkau yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan dan tidak ada yang sebanding denganmu maka Rasulullah kemudian katakan sungguh orang ini telah memohon kepada Allah dengan menyebut namanya yang jika Allah diminta dengan menyebut nama itu pasti akan Allah beri dan jika didoai Seorang hamba berdoa kepadanya dengan menyebut nama itu pasti akan dia jawab, dia kabulkan. Hadis diriwayatkan oleh Ha'imatul Arba'ah dan disahikan oleh Ibn Hibban. Hadis, karena babnya memang ad'iyah atau da'awat, berbagai macam bentuk doa doa ma'thur yang ada di dalam sunnah patut dipelajari oleh setiap muslim agar doanya terkabul lebih diharapkan untuk bisa makbul itu doa maka di Ajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Beberapa macam bentuk doa-doa tersebut Hadith Buraidah Seperti antum ketahui Bertawassul Seorang da'i Seorang hamba yang berdoa dengan menyebut keutamaan atau kemuliaan Allah yang tersebutkan dalam surat Al-Ikhlas. Bahwa aku bersaksi engkau adalah al ahadus somad, al lam yalid wa lam yulad, wa lam yakullahu kufuhan ahad. Maka seperti yang Rasul katakan, kalau kamu ucapkan itu dalam doamu, Berarti kamu telah memohon kepada Allah Dengan menyebut nama atau sifatnya ini Dimana kalau engkau sebut pasti akan Allah kabulkan Doamu Kalau engkau sebut pasti permintaanmu akan Allah Berikan padamu Dan memang Doa semacam ini besar keutamaannya, fadilahnya, serupa dengan hadis Buraida, ada dalam riwayat Abu Dawud, diriwayatkan oleh Mihjan Ibn al-Adru' Radiyallahu an qala da khala Rasulullah sallam al suatu ketika Rasulullah sallam masuk masjid fa iza bi rajulin salatahu wa huwa yatasahhad Maka beliau dapati seseorang setelah selesai salat orang ini berdoa mengucapkan dalam doanya wa huwa yaqul allahumma inni as'aluka ya allah al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antaghfir li dzunubi innaka antal ghafurur rahim faqala qad ghufira lahu qad ghufira lahu qad ghufira lahu dia ucapkan ya Allah aku memohon kepadamu karena engkau adalah Allah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sama. bertawassul dia kepada Allah dengan menyebut Isi surat alikhlas. Aku memohon dengan itu semua. Agar engkau ampuni dosa-dosaku. Karena engkau maha pengampun. Maha penyayang. Maka Rasulullah katakan. Sungguh dia telah diampuni. Sungguh dia telah diampuni. Sungguh dia telah diampuni. Tiga kali Rasulullah sebutkan. Maka jelas ini menunjukkan keutamaan doa ini, fadilahnya besar, bertawassul kepada Allah dengan sifat-sifatnya yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ikhlas ini. hadis karena di situ disebutkan isi dari surat al-ikhlas qul ahad maka perlu kita memahami isi dan kandungan surat yang agung ini Surat ini disebut alikhlas walaupun tidak ada kata alikhlas di situ, tetapi disebut alikhlas karena kandungannya, karena terkandung dalam surat yang mulia ini keikhlasan yang begitu murni, begitu besar bagi Allah dari dua sisi, sisi yang pertama. Pada pembacanya atau yang mempelajarinya Bagi yang mau tadabur Mempelajari dan memahami tafsirnya Maka akan mendapat keikhlasan Tumbuh keikhlasan pada dirinya Dari sisi yang kedua, al-ikhlas itu maknanya kesucian atau kemurnian. Maka surat al-ikhlas disebut al-ikhlas karena murni surat ini menyebut dan menjelaskan sifat-sifat Allah. Murni Surat ini menyebut dan menjelaskan Sifat-sifat Allah Maka dinamakanlah Al-Ikhlas Surat ini sebagaimana Rasulullah sebutkan Ta'dil Ta Sulut Al-Quran Menyamai sepertiga Quran disebut seperti tiga Quran karena Quran secara umum terbagi menjadi tiga isi Quran semua. Yang pertama isinya adalah informasi tentang Allah. Pengabaran tentang Allah. Ini ayat-ayat mengabarkan kepada kita siapa Allah. Nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, apa yang Allah lakukan, itu yang pertama. Yang kedua, berita informasi tentang al-awwalin, umat-umat terdahulu. Seperti apa mereka, bagaimana nasib mereka saat mendustakan, menentang para nabinya, para rasulnya, Nuh. Hud, kaum 'ad, kaum samud, fir'aun dan para nabi-nabi yang sebelum ini. Yang ketiga isi Quran adalah ahkam. Hukum. Hukum-hukum yang Allah turunkan kepada hambanya Maka al-ikhlas itu sepertiga Quran karena mewakili sepertiga yang pertama, pengabaran tentang Allah. Dan murni isi surat yang memang hanya itu. Allahu Akhad, Allahu Ssamad, lam yali tualam yulat, walam yakulahu kufuan akhad. Semuanya murni tentang Allah. Yang kemudian dibaca dalam Mukodima doa yang Rasulullah ajarkan ini. Atau sebagian ulama menyebutkan Quran itu. Tiga macam selain dari yang tersebutkan tadi Yang pertama isinya ahkam Hukum-hukum Yang kedua isinya adalah Aqaid Penjelasan akidah Keyakinan masalah iman Dan yang ketiga Wa'ad wa wa'id wa Masalah Ancaman Atau Janji baik bagi yang taat ancaman bagi yang maksiat. Maka dengan pembagian ini ya masuknya kepada bagian yang kedua, aqaid. Surat Al-Ikhlas berisi tentang akidah, masalah iman, keyakinan. Ala kulihal. Perkara lain yang perlu di fahami bahwa sepertiga Quran yang dimaksud adalah sepertiga fil jazaa sepertiga fil jazaa la fil ijza sepertiga dalam artian Balasannya atau Pahalanya Bukan masalah Mencukupinya Bukan masalah Mencukupi Artinya begini Balasannya Pahalanya Sama Seakan kamu seperti Membaca sepertiga dari Quran pahalanya balasannya sama seperti itu dari al-Baqarah mungkin sampai surat apa menyamai itu pahalanya tapi dalam masalah kecukupan tidak keif misalnya begini kalau kamu bernazar misalnya nazar Wajib ditunaikan. Saya kalau sembuh dari sakit, Nazar mau membaca Quran sepenuhnya semua, semua Quran. Begitu kamu sembuh, maka kamu berkewajiban baca Quran semua. Lalu kamu dapati hadis ini bahwa Aliflas seperti tiga Quran. Ah, mending baca Aliflas tiga kali aja. Kan satu surat sepertiga Quran Kalau hukufan aat. Kamu baca tiga kali Berarti kan sepertiga, sepertiga, sepertiga sekali Seakan sama satu Quran Apakah mencukupi? Tidak mencukupi Tidak Mencukupi Itu masalah ijza Maka dia sepertiga Dalam masalah balasan pahalanya Bukan masalah mencukupinya sama juga dalam sholat kamu harus baca fatihah dan itu rukun dalam sholat tidak sah sholatmu kalau kamu nggak baca fatihah Kemudian kamu dapatnya hadits ini alaihlas sepertiga Quran. Kalau kamu baca tiga kali kan berarti seakan utuh Quran kamu baca. Maka dalam sholat misalnya takbir Allahu akbar setelah istiftah kamu baca kulullah ahad tiga kali berarti kan seakan membaca Quran semua. Masuk di dalamnya Al-Fatihah. Apa mencukupi? Tidak mencukupi. Tidak sah sholatmu. Maka perlu difahami. Bahwa yang dimaksud sepertiga Quran. Adalah balasannya. Pahalanya. Bukan masalah mencukupinya. Taib. Dari hadis ini. Sepertiga Quran. Berarti Dan ini juga Pendapat A'imah Ahlu sunnah Bahkan dikatakan Syibhul ijma' Hampir bisa dikatakan itu Kesepakatan Di antara mereka Kalau surat ini dikatakan Seperti tidak Quran menunjukkan Bahwa Berarti surat ini Afdol Minas lebih afdal dibanding surat-surat yang lain Atau dikatakan sebagian Quran berarti Lebih afdal dari sebagian Quran yang lain Sebagian dari Quran, sebagian ayat-ayatnya Lebih afdal dari sebagian ayat-ayat yang lain Dan itu ma'ruf di kalangan ahlu sunnah, sebagaimana juga mereka katakan sifat-sifat Allah itu ya semuanya mulia agung, tapi sebagian sifat lebih afdal dari sebagian sifat yang lain. Terbukti misalnya Allah sendiri yang katakan, inna rahmati sabqat ghodbi. Rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Rahmatku mengalahkan kemurkaanku menunjukkan rahmat berarti lebih azal, lebih mulia dari kemurkaannya. Kedua-duanya sifat Allah, rahmat maupun kemurkaannya. Begitu pula apa yang Rasulullah SAW sebut dalam doa a'udzu biridzaaka min safatik aku berlindung diri kepadamu ya Allah dengan ridha-mu dari kemurkaan-mu di yaumul qiyamah sedikit melebar karena faedah Hari yang menegangkan sangat, hari yang menakutkan orang pada ketakutan, orang pada gelisah, masing-masing menunggu lama di padang mahsyar, dalam keadaan tidak tahu apa yang akan diputuskan untuknya. Apa dia minas suada akan masuk surga atau kriminal asyik ya oleh iya tuh akan masuk neraka orang dalam keadaan tidak jelas bimbang semua orang ragu takut dan maruf bagaimana mereka di mahsyar, tenggelam dalam keringatnya oleh si kondisi yang sangat mencekam dan menakutkan Allah sebutkan tentang hari itu Yomul Qiyamah Dan paling murkanya Allah di hari itu Makanya setiap Nabi mengatakan itu ketika didatangi untuk Memohon syafaat kepada Allah Bahwa Allah sangat murka di hari ini Kemurkaan yang tidak pernah Allah murka seperti ini Sebelum-sebelumnya Dan tidak akan pernah lagi murka seperti ini setelahnya Paling murkanya Allah Yawmul Qiyamah Setelah dihancurkannya segala alam semesta Berhasil manusia dikumpulkan semua Allah katakan Al-Mulku Yawma'idhinil Rahman. Al-Mulku Kekuasaan Kerajaan Di hari ini Hak Milik Hanya milik Allah Ar-Rahman Kekuasaan di hari itu gak ada tersisa dari makhluk Gak ada beda Antara Raja Presiden, penguasa Rakyatnya yang kaya, yang miskin, yang Arab, yang ajam. Laki, perempuan sama. Akan menghadap Allah dan bertanggung jawab. Atas segala yang dia perbuat selama hidup. Di hari itu Allah katakan. Al-Mulk. Kekuasaan murni bagi Allah saat itu. Sudah gak ada penguasa-penguasa lain. Kalau di dunia mungkin saja mereka masih bisa menyombongkan. Karena memang dia berkuasa walaupun semu. Tapi punyalah kekuasaan di negaranya, di daerah kekuasaannya. Tapi ya umul qiyamah. Sudah gak ada tersisa sama sekali. Tapi seperti kata As Sa'di rahimahullah. Yang membuat tenang hati kaum mukminin, yang membuat nyaman jiwa para muahidin ahli tauhid, yang membuat damai hati kaum muslimin adalah pernyataan Allah Lirrahman. Kekuasaan di hari itu Hak semuanya milik Rahman Nama ini yang dipilih oleh Allah Ar-Rahman Wazennya Fa'lan Yang menunjukkan penuh Banyak Luas Rahmatnya Wazen Fa'lan menunjukkan itu Dalam bahasa Arab Ghudban itu berarti orang yang sangat marah, dirinya dipenuhi dengan kemarahan dan emosi. Maka disebut ghodban. Penuh dan sangat banyak sampai luber-luber. Dan yang Allah sebut namanya ini ar-Rahman, yang penuh rahmat. Maka mukminin, muahidin merasa tenang karena di hadapan mereka ada Robnya, Ar-Rahman, yang rahmatnya mengalahkan murkanya, yang rahmatnya luas mencakup segala sesuatu, wa rohmati wasyad kulli Rahmatku mencakup segala sesuatu. Bagaimana mereka nggak akan tenang? Tahu itu sifat Robnya. Makanya tidak disebut nama yang lain di situ. Tidak dikatakan misalnya oleh Allah Almulku yomaidinil hak lil jabar. Walaupun itu juga nama Allah. Atau Lilqohhar misalnya Tapi yang Allah sebut Lirrahman Yang maha penyayang Sangat rahmat Kepada hambanya Mu'minin Mu'ahidin hal kembali Kepada permasalahan kita Bahwa sebagian ayat Quran Lebih afdol Dari sebagian yang lain Dan memang Suatu Omongan Bisa dikatakan lebih afdol Satu dari sisi Yang berbicara Yang menyampaikan Omongan itu Maka yang bicara ini Karena ini pembicaraannya ini Maka lebih afdal dari pembicaraannya itu Ya misalnya saja Ini sabda Rasulullah Yang berbicara adalah Rasulullah Bagaimanapun juga akan jauh dan tetap lebih afdol kalau kamu bandingkan dengan pembicaraan Abu Bakar Siddiq, kalau dibandingkan dengan perkataan Umar atau bahkan yang di bawahnya para Tabiin dan Aimal, beda. Kenapa? Karena yang bicara beda, yang bicara jauh lebih afdol. Sisi yang kedua. Dari tema atau materi yang dibicarakan Kamu bicara tentang ilmu Bicara seperti kita membahas ilmu begini Sementara orang lain bicara ngalor, ngidul, mungkin tentang dagang, tentang apa Ya tentu pembicaraan tentang ilmu lebih afdol dari pembicaraan tentang itu Dunia Maka dari dua sisi ini, satu omongan itu lebih afdol karena yang berbicara memang lebih afdol dari yang lain. Dua tema atau topik yang dibicarakan yang ini lebih afdol dari yang itu. Surat Al-Ikhlas Disebutkan Turun saat Musyrikin Bertanya kepada Rasulullah SAW Atau menantang beliau Sebutkan Nasab Robmu Dari siapa Keturunan siapa Anak siapa Maka turun ayat ini menjelaskan kepada mereka atau riwayat kedua karena pernyataan Yahudi yang mengatakan kepada Rasulullah SAW dari apa rohmu itu. Maka turun ayat ini menjelaskan. Baik. Di dalam surat ya Kalau kita bicara surat, kembalinya tetap ke hadis karena hadis menyebutkan hal yang sama, yakni asyhadu annaka Allah al-Ahad As-Samad. Al-Ahad. Ahad. Asalnya dari kata wahad. Dari wahdaniah, tunggal atau esa, lafadz ahad dalam Quran terkadang tersebutkan manfiyah konteksnya adalah penafian, terkadang tersebutkan muhbatah konteksnya adalah di isbat ditetapkan manfiyah ahad dalam Quran kalau disebutkan dalam konteks penafian itu kepada selain Allah yang mutsbata dalam konteks isbat penetapan itu yang untuk Allah semata Dengan demikian lafaz ahad di dalam Quran tidak ada dalam konteks isbat kepada selain Allah. Adapun kepada selain Allah dalam konteks nafi ada Dalam konteks nafi seperti yang Allah katakan wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasmaa'a kalam Allah. Kata syarat mengandung makna penafian. Jika ada salah satu dari kaum musyrikin yang meminta perlindungan padamu, berarti dia perlindungan dalam konteks nafi ada kepada selain Allah. Juga dalam ayat. Hal yarokum min ahad. Thuman sorofu. Ini juga mengandung arti penafian. Hal yarokum min ahad. Ahad. Isbat Hanya ditetapkan bagi Allah Allahu Ahad Yang berarti Wahid Esa Maha Esa Tidak Dipersekutukan Dengan yang lain Dalam keesaannya Baik itu dalam rububiahnya Uluhiyahnya Maupun dalam nama Dan sifat-sifat kebesarannya Tidak dipersutukan Dengan yang lain Ahad Allahus somat Allahus somat agak sedikit masuk pembahasan-pembahasan bahasa ya karena mau tidak mau dia berbahasa Arab Quran mesti kita ikuti dengan penjelasan bahasa Arab karena di situ kamu akan lebih mengerti dalamnya indahnya dan luasnya Ilmu yang Allah sebutkan dalam ayat-ayatnya. Taib Allahus Somat Allah lafzul Jalalah Mubtada dalam nahu ma'ruf tulabul ilm tentu faham. Asomat khobar di sini yang perlu ditekankan perlu penjelasan sedikit. Semula seperti yang kita pelajari Khobar itu nakiroh Ya Kamu katakan Atolibu At mujtahidun Albaitu kabirun, kabirun mujtahidun khobar Nakiroh Ya begitu konteks awalnya As-Somad khobar Tapi kemasukan al disitu As-Somad Allahu As-somad, kalau bukan ayat asalnya Allahu somadun. Tapi dalam ayat Allah sebutkan dengan al Allahu as-somadun. Maka di situ ulama lugoh, ulama bahasa menjelaskan dan terutama dari sisi balaghohnya. Bahwa khobar Kalau Kemasukan alif lam Punya makna Hasr Pembatasan Penghususan Ini benar-benar As-Somad Itu hanya Allah Dibatasi Dikhususkan Hanya dia Yang somad hanya Allah yang somad tidak ada yang lainnya. Makna-makna somadiyah hanya terbatas, hanya khusus pada Allah satu-satunya. Tidak ada yang lainnya. itu bedanya nah, kalau kamu katakan tadi misalnya alba itu gabirun rumah ini besar tidak menafikan di sana ada rumah besar selain itu bahkan mungkin ada rumah yang lebih besar lagi kan banyak rumah besar bahkan lebih besar dari itu cuman kamu sekedar mengabarkan rumah ini termasuk kategori besar itu bedanya nah, dengan alif lam Dibatasi Tidak ada Somadiyah Nanti maknanya kita kaji Kecuali murni Khusus Hanya pada Allah satu-satunya Benar-benar tidak ada Yang memiliki somadiyah Kecuali Allah Tabarokah wa ta'ala as samat Tafsir pertama dari salaf menyebutkan as-somat artinya la Yang tidak ada dalamannya Tidak ada dalamannya Demikian diriwayatkan dari Ibn Mas'ud dan beberapa yang lain Dari ibnu Abbas juga diriwayatkan sama Fasirin yang lain juga seperti itu La jawfalahu, artinya la jawfalahu tidak ada isinya. Layatakallal zatihi, artinya tidak ada sesuatu yang memasuki zatnya. Tidak seperti layaknya makhluk. Tidak seperti layaknya makhluk. Tetapi Allah somat Wahid Bidzat Esa Zatnya satu Tidak ada dalamannya Tidak terisi oleh sesuatu yang lainnya Lebih jelas Makhluk Semua Tanpa terkecuali semua makhluk Ulama sebutkan kecuali malaikat Semua makhluk Kecuali malaikat Semuanya punya jauf, Punya dalaman Sehingga ada yang masuk ada yang keluar Karena ada dalamannya Ada makanan masuk Ada minuman masuk Diolah dalam tubuhnya Sehingga Ampas dan sisa-sisanya keluar Lewat BAB, lewat kencing dan seterusnya Angin busuk keluar dari belakang Yaitulah makhluk Ada dalamannya Begitu semua makhluk kecuali malaikat alaihi Alayhimussalam Dan karena mereka ada dalamannya pula Maka makhluk Dilahirkan dan melahirkan bisa masuk ke dalam rahim si ibu bayi dan pada saatnya keluar dari si ibu itu. Begitu mereka proses hidupnya ada yang masuk, ada yang keluar. Dia dilahirkan kemudian dia melahirkan begitu pada binatang, begitu pada manusia. Dengan makna ini diperkuat makna ini dengan ayat yang berikutnya alladzi lam yalid wa lam yulad makanya Allah katakan tidak beranak tidak pula diperanakkan karena tidak ada dalamannya as-somat Allah pertegas dalam ayat berikutnya lam yalid wa lam yulad tidak beranak dan tidak diperanakkan tidak makan tidak minum, sebagian salaf menafsirkan begitu. Ya sama kembali kepada makna ini. As-somat, la jawfa lahu, sebagian mufasirin kamu dapatnya di kitab tafsir, Allah itu tidak makan, tidak minum, somat, itu makna somat. Riwayat kedua dari salaf as-somat Alladhi Kamula Fi sifatil kamal Yang maha sempurna Dalam sifat-sifat kesempurnaannya Itu makna kedua dari somat Yang maha sempurna Dalam seluruh sifat-sifat kesempurnaannya Sehingga Dengan itu Hanya Allah pula yang berhak Untuk Hajat Seluruh makhluk Seluruh hajat mereka Ditujukan kepada Allah semata Dimintakan Kepada Allah semata Maka dia yang didoai Dia yang dimintai Dia yang diharapkan Dia yang ditakuti Dia yang hanya dia yang diyakini Mampu berkuasa Menentukan kebaikan untukmu Menjaga Dan melindungi Kamu dari segala Kejelekan Segala marah bahaya Hanya dia Hanya Allah As-Somad Karena segala kesempurnaannya Makna ini juga diriwayatkan Dari Ibn Abbas Radiyallahu ta'ala anhu Beliau sebutkan Makna Somad As-Sayyid Alladhika mulafi suddadi. Sayyid itu penguasa yang sempurna kekuasaannya dari segala sisinya tidak ada kekurangan, tidak ada aib, tidak ada kelemahan sama sekali dalam kekuasaannya. Asy-Syarif alladzi kamilu fi syarafihi yang mulia yang juga maha sempurna dalam kemuliaannya. Tidak ada sedikitpun kekurangan dan aib pada kemuliaannya. Al-Azim. Al-Azikamula fi'adhamatihi. Yang maha agung dan maha sempurna dalam keagungannya. Tidak ada sedikitpun aib dan kekurangan dalam keagungannya. Dan begitu seterusnya. Maka terkumpul padanya segala sifat-sifat kesempurnaan. Kamula fi sifatil kamal. Maha sempurna dalam seluruh sifat-sifat kesempurnaannya. Maka disebut as-somat. Karena hanya pada Allah semata. Manusia bahkan makhluk semua menuju hanya kepadanya mereka menyerahkan segala urusannya. Baik yang mengharapkan kebaikan yang mereka inginkan dalam hidup atau yang ingin selamat terhindar dari segala kejelekan. Makna ini Yang kedua ini Dikuatkan Secara bahasa Seperti di dalam hadis Disebutkan oleh syahul islam Dalam iktidak suratul mustaqim ya, Walaupun dalam sanatnya disebutkan ada kelemahan Tapi secara makna yang dimaukan mungkin bisa memperjelas Karena Rasulullah SAW Ida salla ila amud Ausariah Lam yasmut Ilaihi somdan Wa innama ja'alahu An yaminihi wa an yasarihi Rasulullah Terbiasa Sallallahu SAW Kalau sholat Menghadap tiang sebagai Sutrohnya Ini tiang Rasulullah gak mau menghadap lurus tepat di hadapan tiang itu. Tapi beliau agak geser ke kanan atau ke kiri, sedikit. Ini dari satu sisi yang dimaukan dalam riwayat, agar tidak menyerupai para penyembah berhala. Orang kalau kamu lihat musyrikin, kufar, kalau menyembah berhalanya kan persis di hadapannya ini patungnya berhalanya di situ dia menyembah-nyembah. Nah, sementara Rasul sholat sutro ini kan hanya penyempurna sholat supaya tidak terganggu orang liwa hilir mudik jalan di depanmu maka sholat di hadapan sutro tapi Rasul nggak mau persis tepat di hadapan tiang hanya ke tiang itu. Maka beliau agak geser sedikit ke kanannya Atau sebelah kirinya sedikit Asyait secara bahasa Lam yasmud somdan Tidak langsung hanya ke tiang itu Ada nah, di sisi makna ini tadi yang diinginkan Bahwa Allah itu as-samad Ya betul-betul hanya langsung Hanya kepada Allah Betul-betul tidak melirik dan tidak menoleh kepada selainnya itu makna as-somat yang dimaukan Tujuan makhluk Dalam berharap Berdoa Berharap mendapat kebaikan Atau selamat dari Suatu kejelekan tertentu Betul-betul somat As-somat hanya kepada Allah dia Dan yang berhak Untuk dimintai seperti itu Hanya Allah dan hanya Allah satu-satunya yang mampu Mengabulkan Permintaan dan doa hambanya tersebut As-Somad Allahus-Somad alladzi lam yalad wa lam dia yang tidak melahirkan tidak pula dilahirkan ini penafian ini tidak keluar anak darinya tidak tidak keluar anak yang kalau itu pada makhluk, layaknya makhluk, akan mewarisi kekuasaannya. Melanjutkan kekuasaan bapaknya raja sebelumnya pada makhluk. Lam yalid, tidak ada yang keluar dari Allah sesuatu yang kemudian mewarisi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah Satu-satunya yang berkuasa, mutlak Perkara yang perlu kita fahami Bahwa penafian di dalam Quran Akan menjadi kesempurnaan Akan menjadi pujian Bukan hanya sekedar berhenti pada penafiannya Tetapi harus kamu yakini Dari penafian itu Penetapan kesempurnaan lawan Dari sifat yang dinafikan Kamu yakini Kesempurnaan Lawan sifat Yang dinafikan sekarang Allah nafikan ini lam yalit walam yulat. Tidak melahirkan Tidak pula dilahirkan Tidak dilahirkan Dari sesuatu yang sebelumnya Yang kemudian Kalau pada makhluk itu juga Mewarisi Kekuasaan yang sebelum dia Bapaknya atau kakeknya Atau kakaknya Kenapa? Dinafikan itu oleh Allah Karena maha sempurnanya Allah Dalam kekuasaannya Karena kesempurnaan Zina Maha kayanya Allah Maha sempurnanya Allah Karena yang semacam tadi Hanya ada pada sesuatu yang Aib dan itu aib kekurangan, dia tidak peroleh kekuasaan itu dengan perjuangan dan darah, layaknya manusia sering, kantum tahu kan? Mungkin bapaknya mendapat kekuasaan dengan perang di zamannya, abis-abisan sudah, begitu dia mati, dia tinggal mewarisi si anak putra mahkota nggak tahu menau nggak ikut berjuang di zamannya mungkin dia belum lahir bahkan dia dapat enaknya saja terwarisi itu kekuasaan kerajaan dari bapaknya atau dari kakeknya kan itu aib bukan dia perjuangkan dari nol dengan darah dan nyawa pada manusia atau sebaliknya kalau kamu lihat dari atas Sehebat-hebatnya Penguasa ini Mungkin ditakuti Dan luar biasa Dahsyat Kekuatannya Kerajaannya toh Pada akhirnya dia mati Berhenti sudah Selesai masa kejayaan dia Dilanjutkan oleh Anak cucunya Dan itu aib juga Gak sempurna berarti Manusia ini ada ujung, ada pangkalnya, ada akhirnya. Makanya Allah nafikan semua itu dari dirinya. Lam yaleed, walam yulad. Karena Maha sempurnanya Allah tidak butuh sedikit pun dari selain dirinya. Tidak membutuhkan sedikit pun kepada selain dirinya. Lam yalit Walam yulat Semua makhluk Dua sifat ini Tidak bisa terpisahkan darinya Yalit wa yulat Dia dilahirkan Dan dia melahirkan Secara umum pada makhluk Ya ada generasi sebelum dia Terlahirkan dia Ada bapak dan ibunya Ada kakek dan neneknya Dan dia pula Kalau Allah tentukan Berketurunan ya Melahirkan Punya anak, punya cucu dan seterusnya Walam yakullahu kufuan ahad dan tidak ada yang Sekufu Dengan Allah Tidak ada yang Sebanding Serupa dengannya Dan ini penafian Mujmal Bentuknya global Umum Tidak ada sesuatu pun tidak ada satupun yang serupa atau sebanding dengan Allah. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa Quran kalau itu dalam penafian, penafiannya bentuknya global-global saja. Kalau itu dalam ifbat penetapan, maka penetapannya mufasal rinci, detail dan banyak disebutkan. Walam yakun lahu kufuan ahad. Walam yakun lahu kufuan ahad Ahad Ini isimnya kana Lam yakun Kufuan lahu Ahad Lam yakun lahu kufuan ahad kamu dapati khabarnya kana di ayat dikedepankan dari isimnya walam yakullahu kufwan ahad semula isim kana kan di depan dan nanti khabarnya di belakang kana talibu mujtahidan khabarnya di belakang gitu. Tapi di sini khabarnya ditarik ke depan. Isimnya yang ditaruh di belakang. Walam yakun lahu hufwan dulu sebagai khabar baru ahad sebagai isimnya karena di belakang. Kenapa demikian? Karena memang itu tujuan intinya. Itu yang dikehendaki. Penafian adanya persamaan sesuatu dengan Allah, penafian adanya sesuatu yang sebanding serupa dengan Allah SWT Walam yakun lahu kufuan ahad Ahad di sini nakiroh seperti antum tahu Terletak dalam konteks penafian walam Berarti dia umum mencakup segala sesuatu Dari seluruh makhluk yang ada Maka tidak satu pun Yang akan bisa serupa dengan Allah Tidak ada satu pun yang sebanding sama dengan Allah Dalam zatnya Maupun sifatnya Maupun nama-namanya Tabaraka wa ta'ala Itu tafsir secara global tentang surat yang agung dan mulia ini yang Rasul ajarkan dalam doa ini. Ya anak Allah al-wahid al-ahadus somad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuan ahad. Adapun kalau tadi tentunya dari ahlu sunnah, Ahlul bidah, mereka punya penafsiran sendiri, ya tentu menyalai Quran, menyalai sunnah, menyalai tafsir salaf, Rahimahumullah Ada di antara mereka yang menafsirkan al ahad mereka katakan wahid bidzat. Mutanazih anil abad wal arkan wal jihad. Esa dalam zatnya disucikan dari abad, dari bagian-bagian. Disucikan dari arkan. Disucikan dari arah yang dimaksud mereka menafikan ulu, oleh ya tuh bila makanya mereka katakan mutanazih anil jihad karena tinggi ulu kan juga arah arah atas maka Allah disucikan dari semua itu kata mereka, oleh ya tuh dan ahlul bidah atau orang kalau tidak mendapat taufik dari Allah nasallahu al 'afiyah mereka bisa saja tafsirkan ayat dengan tiota ati semau hawa nafsunya terkadang ya dia bisa atau punya celah walaupun batil jelas batilnya tapi ada celah begitu makanya seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bawa mereka kepada sunnah batasi dengan sunnah Fa'inal quran zu wuju karena kalau Quran itu sendiri duwju bisa bersayap bisa ditafsirkan kesana kemari kalau tidak terbimbing dengan kaidah kaidah yang benar sebagai contoh saja jahmia mu'tazila merubah ayat Allah wa kallama Musa taklima Allah di situ sebagai fa'il kallama Allah ini Allah berbicara dengan Musa yang berbicara Allah Musa diajak bicara olehnya Dan mereka rubah secara bahasa bisa saja walaupun itu batil tentunya Musanya yang dijadikan fa'il Allah sebagai maf'ulnya. Wa kallamallaha Musa Taklima Musa sebagai fa'il, marfu. Alamatu raf'ihi dhamma muqaddara alal alif. Nah, ini Musa berbicara yang diajak bicara Allah. Kenapa? Karena mereka menafikan sifat kalam. Mereka menafikan, mereka ingkari. Allah tidak berbicara, Allah tidak punya sifat kalam. Maka dijadikan Musa yang berbicara sebagai fa'il. Kodariyah. Mereka mengingkari Takdir bahwa Kejelekan bukan Allah yang takdirkan Kejelekan itu manusia sendiri yang tentukan Dia yang berbuat itu tidak ada Campur tangan Allah sama sekali Bukan kehendak Allah Bukan keinginannya Bukan ciptaannya Dinafikan Makanya disebut Majusnya Majusinya umat ini Karena majusi Meyakini Ada dua kekuatan di alam ini Kekuatan api Cahaya Itu menciptakan kebaikan-kebaikan Dan Kekuatan gelap Itu yang menciptakan kejelekan Kejahatan Berarti kan itu tidak diciptakan api kejahatan itu tapi gak berkehendak adanya kejahatan Itu kehendaknya sisi gelap, alam nah, Mereka pun begitu Kejahatan tidak dikehendaki oleh Allah Manusia sendiri yang melakukannya Mereka ta'ati ayat Ketika Allah katakan Min syarri ma kholak mereka katakan dengan nakiroh tanwin munawwan Min syarrin ma kholak. Sehingga ma di situ nafiah. Kalau kamu tanwin syarr, min syarrin ma kholak. Dari kejahatan yang itu tidak diciptakan oleh Allah. Penafsiran mereka. Ya batil tentunya. Bacaan yang benar min syari ma di situ isim mausul. Ini yani segala kejelekan atau kejahatan yang ia ciptakan, yang Allah ciptakan. Tapi mereka permainkan ayat sampai sejauh itu. Begitu pula sekelompok mutasawwifah disebutkan menafsirkan ayat kursi yang begitu agung begitu mulia bahkan a'zamu ayah di dalam Quran tapi mereka punya penafsiran sendiri man yashfa'u 'indahu illa bi'izni enggaklah ya, orang terbimbing dengan sunnah Salaf ya dia paham bahwa ayat Membicarakan tentang Syafaat Di yawmul qiyamah tidak akan berguna Dari siapapun Kecuali dengan seizin Allah indahu Gak sekonyong-konyong orang bisa ngasih syafaat Semaunya Di yawmul qiyamah harus diizinkan oleh Allah Rasul sendiri Sujud di bawah ars Lama memuji-muji Allah Sampai kemudian Allah katakan kepada beliau Ya Muhammad irfa' roksak Sal tu'ta Wasfa' tu syafa' Diizinkan Angkat kepalamu wahai Muhammad Mintalah kamu akan diberi Beri syafa'at kamu akan diterima syafa'atmu Baru diizinkan Nunggu izin dari Allah Itu makna ayat Tapi mereka punya tafsiran lain mereka katakan mandallah di yashva' itu potongan dari beberapa penafsiran. Yang satu kata mereka mandallah dipotong-potong. Mandallah barang siapa yang merendahkan diri dallah, dhul yang menghinakan dirinya makanya kemudian kamu dapati mereka banyak berpenampilan kumuh, ber apa ya menjauh dari kenikmatan dan yang halal mubah dari dunia pakaiannya compang-camping, kotor, robek manzallah manzallah di di dunia ini yashfa di situ dia akan mendapatkan syifa yashfa Dari disifa kata dia di situ dia akan akan mendapat obat penawar kesembuhan keselamatan di dunia dan akhiratnya u maka fahami itu dari wa'a ya'a U, uh, maka fahami ini, amalkan. Kif, 180 derajat kemana ayat Allah sebutkan kemana pula tafsir yang mereka bawakan? Jauh semangali kesesatan kalau sudah dibuka oleh syaitan, Boleh ilbilah menyeret orang kepada halal yang jauh dan terlalu jauh. Dari kebenaran Al-Muhim kembali kepada hadif Setelah membaca tadi Sifat-sifat Allah Allahu Ahad Allahul Ahad -samad, Alladhi lam yalid wa lam yulad Wa lam yakullahu kufuan Ahad Rasulullah katakan Lakad sa'alallah Bismillah Iza su'ila bihi a'ta Wa iza du'ia ya bihi ajab Sungguh dia telah memohon kepada Allah Dengan menyebut namanya yang kalau diminta pasti akan ia beri Kalau didoai pasti ia kabulkan Dan ini menunjukkan Bahawa Baik orang itu bertawasul Dalam doanya dengan menyebut nama atau sifat-sifat Allah Salah satu sebab penting yang membuat doa itu terkabul dan Allah yang memerintahkan itu kepada hambanya walilahil asmaul husna fadguhu bia dan bagi Allah nama-nama yang husna maka berdoalah. Memintalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama dia tersebut Terkait apa yang Rasulullah sebutkan Dia minta dengan nama Allah Yang kalau Allah didoai dengan itu pasti Allah kabulkan Kalau dimintai pasti akan Allah beri Ini berkaitan dengan Ismullahil A'zam Nama Allah yang paling agung Yang kalau disebut nama itu pasti akan Allah beri Pasti Allah kabulkan doa hambanya Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah menyebutkan dalam Rathul Bari Ada 14 pendapat a'imah Untuk menentukan apa itu ismullahil a'azam Nama teragung bagi Allah itu apa lalu beliau sebutkan ini itu Rabb. Ada yang menyebutkan lafaz Allah itu sendiri. Ini kamu sebut nama Allah, ya Allah, as'aluka ya Allah. Atau Rabb, Rabb, ya Rabbi, ya Rabbi. As'aluka ini ada 14 pendapat banyak. Tapi berakhir Al-Hafidz sendiri menguatkan hadis yang bersama kita ini karena jelas konteks hadisnya dengan membawa apa yang ada dalam surat al-ikhlas kemudian Rasul katakan kamu telah memohon kepada Allah dengan sesuatu yang kalau Allah diminta dengannya pasti akan Allah jawab kalau kamu doai pasti akan Allah kabulkan Allah termasuk tadi mungkin sebelum pindah uh, hadis yang Rasulullah SAW sebutkan juga sama bertawasul dengan kandungan surat Al-Ikhlas hadis Mihjan Ibni Adru' ketika beliau mendapati seseorang dalam doanya menyebutkan Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahadu somad al-ladhi lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuan ahad Antalfirali Dunubi Inna ya, Antal Gofurul Rahim patut untuk dibaca sering dan selalu, karena kita manusia banyak dosa banyak maksiat, maka besar harapan. Karena dengan doa ini seperti yang Rasul katakan pasti dikabulkan oleh Allah. Pasti diberi. Kamu memohon ampunan kepadanya. Li, ampuni aku. Dosa-dosaku. Karena engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Lalu Rasul katakan. Kodgfiro lahu, kodgfiro lahu, kodgfiro lahu. Sungguh dia telah diampuni. Sungguh dia telah diampuni, sungguh dia telah diampuni. Maka baca dan ajarkan kepada keluargamu, anak istrimu. Doa yang enggak sulit. Yang kamu baca surat al-Ikhlas. Allah ma'ini as'aluka ya Allah al-Ahadus samad. Al-adhi lam yiraitu al-am yulatu al-am yakullah hukufuan ahad tinggal tambahan sedikit antagfirul dzunubi innaka antal ghafurur jelas menunjukkan keagungan doa ini keagungan bertawassul kepada Allah dengan lafaz-lafaz tersebut Kemudian hadis kedua dibawakan oleh Hafidz rahimahullahu taala wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida asbaha yaqul Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur Wahai amza, kalau misalnya, tidaklah. Allah mengatakan, "Wahai kamu, kamu akan mengalami kekalahan." Dari Abu Hurairah berkata, biasa Rasulullah SAW kalau pagi membaca ini. Allahumma bika asbahna ya Allah, denganMu kami berada di pagi ini. Wabika amsaina dan denganmu pula kami sampai sore nanti. Wabika nahya dan denganmu pula kami hidup. Wabika namut dengan pertolonganmu pula kami hidup, kami mati. Wa ilaikan nusur dan mu kami akan dikembalikan. Begitu pula saat sore beliau ucapkan sama. Cuma di akhirnya Wa ilaikal masir ya Kalau sore lafadnya Allahumma bika amsayna Denganmu Dengan taufik dan pertolonganmu Kami berada di sore ini Wabika Asbahna Bika amsayna Wabika asbahna Kalau suri Wabika nahya Wabika namut Wa ilaikal masir Masir di belakangnya Wa ilaihikal Masih Di lafad Abu Dawud Pagi maupun petang sama Lafadnya Nusyur Tidak dibedakan Wa ilaihikal Nusyur bika amsayna maupun bika asbahna berakhir dengan wa ilaikan nusyur. Di lafaz Nasai di doa sore justru wa ilaikan nusyur bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur di sore hari. Adapun lafaz Ibnu Majah dan Tirmizi di sore yang Wa ilaikal masir hadis Tentang Salah satu wirid Atau azkar Sobah masa wirid atau zikir yang dibaca Pagi dan petang hari pagi dibaca seusai sholat subuh setelah dikir dikir sholat sampai terbitnya matahari waktu membacanya sore dibaca seusai sholat asar seusai doa doa sholat sampai tenggelamnya matahari. Maghrib Waktu dibacanya wirid Azkar Sobah masa Artinya Azkar Sobah masa Dikir pagi, petang itu ada waktu Dibatasi oleh waktu Kalau sudah lewat Ya bukan waktunya Untuk kamu baca sudah pagi setelah matahari terbit itu bukan bukan waktunya untuk kamu baca sudah lewat masanya begitu pula sorenya matahari bukan waktunya untuk kamu baca dzikir petang dari situ perlu kita fahami bahwa amalan-amalan tertentu yang dibatasi waktunya Maka kamu hendaknya ingat atau sadari Bahwa amalan itu yang paling afdol kamu lakukan di waktu itu Amalan itu adalah yang paling afdol Untuk kamu lakukan di waktu itu ya Seperti ini Adkar sobah masa Waktunya terbatas Maka yang paling afdol ya kamu baca Dikir-dikir ini Di waktu itu hanya kata Sheikh bin Baz Sheikh Salih Al-Fawzan Habibullah Itu lebih afdol Bahkan daripada Kamu baca Quran Lebih afdol Dibanding kamu baca Quran Atau yang lainnya. Serupa dengan itu. Antara adhan iqamat. Waktu doa kan. Baina kulli adhanain. Da'wah la turat. Antara adhan komat. Waktu doa di mana itu tidak akan ditolak. Pasti digabulkan oleh Allah. Maka amalan terafdal di waktu adhan komat ya doa. Lebih afdal daripada kamu baca Quran Lebih afdal daripada kamu zikir Karena waktunya gak banyak Dan tidak akan ditolak doa di waktu itu Dan komat paling 5 menit, 10 menit Kurang lebih Maka gunakan sebaik mungkin untuk berdoa Kamu sholat qobliyah Ya pakai untuk doa banyak dalam sujudmu atau selesai sholat Angkat kedua tanganmu berdoa Itu yang paling afdal kamu lakukan di waktu itu Taib. Kembali kepada hadis Terbiasa Rasulullah SAW jika memasuki pagi beliau ucapkan tadi Allahumma bika asbahna wa bika amzainna bika asbahna artinya bika asbahna pengakuan. Dari seorang hamba bahwa dirinya di pagi itu Dalam lindungan Allah Di pagi ini kami dalam lindunganmu Di pagi ini kami dalam Banyak kenikmatanmu Di pagi ini kami Dengan taufikmu pula berzikir kepadamu mendapat pertolongan taufik dari Allah wabika nahya wabika namut pengakuan juga bahwa kami hidup yang kau yang hidupkan wabika namut kami mati juga Engkau yang mematikan kami, artinya dalam segala situasi, dalam semua kondisi, teruslah dan begitulah kondisi kami, hamba lemah, selalu butuh kepada Allah butuh pertolongan perlindungannya, selalu butuh tergantung kepada kenikmatan kenikmatannya, butuh taufik untuk istiqomah agar selalu berzikir kepadanya dan kepadamu pula kami akan kembali. setelah dibangkitkan kiamat Tadi telah kita sebutkan perbedaan beberapa riwayat terkait nusur dan masir Di belakang Akhir dikir Wa'ilaihkan nusyur Wa'ilaihkan masir uh, Riwayat mungkin banyak Perbedaan seperti itu Tapi dari sisi makna Dari sisi makna Yang ulama sebutkan Waktu pagi Bika asbahna Wabika amsayna Itu lebih tepat Maknanya Dengan nusur Wa ilaikan nusur Kenapa? Karena nusur Nasar Yaumun nusur Kan setelah kematian Orang setelah mati sekian lama kemudian dibangkitkan dari kuburnya, dihidupkan kembali dan dikumpulkan di hadapan Allah. Maka yang menyerupai itu ya waktu pagi, karena kamu bangun tidur, tidur kan kematian kecil. Setelah kamu bangkit dari tidurmu, bangun beribadah kembali beraktivitas kembali maka menyerupai nusur bangun dari tidur bangun dari mati maka lafaz nusur lebih tepat di waktu pagi wa ilaikan nusur wa ilaikal masir lebih tepat di sore hari asar tadi ketika amsayna wa bika asbahna Wabika nahya wabika mut, Wa ilaikal masir Karena Masir Itu tempat kembali Artinya dia dari hidup Menuju kematiannya Karena sore sudah Dari hidup pagi Menuju tidurmu lagi Malam Nah, dari sisi makna Lebih mirip seperti itu ya, Di Perhatikan makna itu ya Sama seperti Fikir Sholat Antara subhanallah Alhamdulillah Dan Allahu Akbar Orang mau Misalnya baca Alhamdulillah dulu Allahu Akbar dulu Lalu Subhanallah Ya gak masalah Yang penting 33 masing-masing dia baca Tapi dari sisi makna Hafidh Rahimahullah dan banyak ulama Fukaha menyebutkan yang lebih tepat atau lebih baik dimulai dengan subhanallah karena kamu dengan itu mensucikan Allah dari segala aib kamu sucikan Allah dari segala kekurangan kemudian diikuti dengan Alhamdulillah tahmid itu isbat kamu tetapkan bagi Allah pujian baginya karena segala kesempurnaan dan Segala kebaikannya Lalu diakhiri dengan takbir Allahu Akbar Karena Allah maha besar Karena semua itu Alakulihal itu secara makna Yang diperhatikan dari sisi Maknanya Wa ilah seperti yang Rasul katakan La yadhurruka Bi'ayihinna badakta nggak masalah bagi kamu kamu mau mulai dari yang mana kamu mau baca alhamdulillah dulu allahu akbar dulu subhanallah dulu kan ya, semuanya pikir mulia semuanya agung tapi kalau dari sisi makna tadi subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah allahu akbar allahu akbar kalau kuliah itu Wirid atau Adhkar Sobah Mazak Yang pantas Untuk dibaca Agar kita dalam perlindungan Allah Selalu dalam Taufik Selalu dalam Hidayahnya Sesibuk apapun Jangan terlewat waktunya untuk kamu baca nggak bakalnya nggak banyak makan waktu tiap hari biasakan werit-werit ini kamu baca selesai subuh selesai asar duduk sebentar paling juga lima menit sepuluh menit beberapa pikir-pikir yang ada kita kita pikir banyak kamu baca Salah satu dari kebaikannya bahwa kamu kalau terbiasa membaca ini begitu kamu terlewat kamu akan merasa ada sesuatu yang hilang dan kamu gak nyaman kamu gak akan merasa nyaman ada sesuatu yang gak sempurna ini ada sesuatu yang hilang ini gak enak ngapain Karena kamu baru membaca. Adkar. Dikir pagi, petang. Artinya sesuatu yang gak bisa kamu tinggal. Dan itu bagus. Sesuatu yang gak mungkin dan tidak bisa kamu abaikan. Kamu akan merasa gak nyaman ada sesuatu yang hilang. Sampai kamu harus baca. Baru kamu akan tenang kembali. Tapi kalau kamu enggak terbiasa untuk membacanya, kamu terlewat pun enggak terasa apa-apa dan itu kerugian besar. Mungkin kamu ada tamu suatu saat, mungkin ada tamu, ada keluarga, tersibukkan kan nemuin ini, ini yang ngobrol atau apa ini itu sampai terbitnya matahari. Karena kamu memang enggak biasa baca, enggak ada suatu yang terasa hilang dari diri kamu. Kamu biasa-biasa saja. Dan itu jelek enggak baik. Tapi kalau kamu terbiasa, kamunya enggak akan nyaman. Apa ini ya Allah? Kamunya enggak akan tenang. Ada sesuatu yang hilang dari kamu dan harus kamu cari. Harus kamu baca. Di situ kelebihannya. Orang kalau terbiasa Membaca wirid wirid atau Zikir-zikir Yang ada di dalam sunnah Utamanya saat Pagi dan Petang hari Adanya jam berapa Tidak tahu Kira-kira 11.30 hah, jam 12 40 ya yeah. mungkin kita cukupkan sekian untuk perlu persiapan untuk duhur Allah taala alam wa ala nabi muhammad walhamdulillahirobbil alamin.